InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita ingin melanjutkan Membaca bersama Mengambil faidah dari syarah surutus salah Dari syarah surutus salah Wa arkaniha wa wajibatiha Syarah tentang kitab surutus salah Yang ditulis oleh Syekh Abdul, Abdul Masin Al-Abdad Hafizahullahu Ta'ala dan kita masih pada syarat yang keempat Dari syarat sahnya sholat Yaitu raf'ul hadas Terangkatnya hadas Itu dengan Dengan berbudu kalau hadasnya hadas Atau dengan mandi kalau hadasnya hadas besar kalau ada air dan mampu menggunakan air adapun kalau tidak ada air atau ada air tapi dia tidak mampu untuk memakai air karena sakit yang tidak boleh terkena air sama sekali maka dia itu mengganti wudunya atau mengganti mandi janabahnya dengan tayammum dan Muallif Rahimahullah Dalam pembahasan syarat yang keempat ini Kemudian menyebutkan tentang Surutul wudu. Jadi dalam pembahasan surutul Salah Pada syarat yang keempat Ada pembahasan surut Al-Wudhu Dan seingat saya Kita masih pada pembahasan ini Surutul wudu. Surutul Rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Wasyurutul Asrah syarat syaratnya wudu itu ada 10 syarat sahnya wudu ada 10 yang pertama adalah al-islam yang kedua adalah al-aklu yang ketiga al -tamji. tiga perkara ini sudah lewat nah, tiga perkara ini sudah lewat dalam suruh tussola sehingga oleh syarih oleh yang mensyarah kitab ini dikatakan taqaddamal kalam ala syurutil Islam wal aql watamyiz. Sudah lewat pembahasan tentang masalah syarat sahnya wudhu ini pada syarat sahnya salat tentang Islam, berakal dan tamyiz. Adapun syarat yang lainnya tujuh yang lainnya adalah niat kemudian istihabhu hukmiha dan terus berlangsungnya hukum niat bersamanya hukum niat niat dan hukum niatnya bersama dia sampai selesai ya alayan wa qatha hatta tatimmat taharah dengan dia tidak memutus niat wudunya sampai selesai wudu dia tidak memutus niat wudunya ini syarat yang ke berapa kelima syarat yang keempat niat syarat yang kelima adalah bersama dia terus hukum niat tadi langsungnya hukum niat bersama dia terus sampai selesai yaitu tidak memutus niat sampai selesainya bersuci ke enam adalah mujibin Terputusnya yang mewajibkan wudhu sudah selesai. Terputus, ya ini sudah selesai hal-hal yang mewajibkan wudhu. Yang mewajibkan wudhu itu apa? Ya hadas kecil. Itu hadas. Ya. Ini dia menyelesaikan hadas. Kalau dia sedang berhadas, buang air, ya, buang air besar, maka dia harus selesaikan dulu ini syarat sahnya wudu telah terputusnya yang mewajibkan wudu telah selesainya yang mewajibkan wudu telah terputus yang mewajibkan wudu wastinja'u aw isti jama'u qablahu kemudian syarat berikutnya adalah istinja dan istijmar membersihkan kemaluan setelah dia itu melakukan hadas terkena hadas yang berupa buang air kecil dan berupa buang air besar ini hadas itu ada macam-macam ya hadas kecil itu ada macam-macam ada berupa angin ada yang berupa karena sebab keluar air kencing karena kencing atau buang air, air kecil atau karena buang air besar ini semuanya hadas kecil dan memiliki Uh, pembahasan sendiri-sendiri. Kemudian istinja atau istijmar qablahu membersihkan kemaluan dengan air atau dengan batu atau yang semisalnya sebelum berwudu. Dan ini tentunya kalau dibutuhkan, kalau dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya thuhuriyatun ma'in wa ibahati wa ibahatuhu. Syarat yang keberapa ini? sucinya air. Sucinya air yang digunakan untuk berwudu dan mubahnya air yang digunakan untuk berwudu, bukan air yang haram, bukan dari air yang haram. Ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Berikutnya adalah izalatu mayyamna Menghilangkan hal-hal yang akan mencegah sampainya air ke kulit hal-hal yang akan menghalangi sampainya air mengenai kulit ini dihilangkan dulu. Ini syarat sahnya wudhu. Kemudian dukhulu waktu 'ala man hadatsahu 'ala da'imun li fardhihi. Masuknya waktu bagi orang yang hadasnya terus menerus masuknya waktu telah masuk waktu sholat bagi orang yang terkena hadas terus menerus buang apa namanya buang angin terus misalnya nah. atau yang semisal itu pada wanita barangkali keluar cairan terus yang itu bukan eh, apa namanya air kencing yang lainnya keluar cairan barangkali istilahnya keputihan ya, terus menerus keluar <tuh> maka dia berwudunya kapan berwudunya ketika mau sholat ketika mau mau sholat bagi orang yang hadas terus menerus punya penyakit maka wudunya ketika mau sholat <tuh> nah terus hey, ini yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala. Kita lihat syarah dari keterangan ini itu niat. Ini perkara yang penting karena berkaitan dengan sah dan tidak sahnya apa? wudu. Sementara kita tahu Nabi bersabda, "La yakbulullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hata yatawaddhu." Allah tidak akan menerima sholat salah seorang diantara kalian kalau berhadas sampai dia wudu sehingga kalau ada orang sholat kemudian setelah selesai sholat teringat bahwasannya dia itu belum punya wudu waktu sholat tadi batal setelah wudu kemudian batal kemudian dia nggak ingat kalau batal kemudian sholat kemudian teringatnya setelah selesai sholat bagaimana sholatnya sholatnya tidak sah sholatnya tidak sah Begitu pula kalau sedang salat ingat loh saya tadi batal belum wudu sedang salat salatnya apa harus dibatalkan Kalau dia sengaja salat dalam keadaan dirinya tahu sudah tidak punya wudu salat dalam keadaan dirinya tahu tidak dalam keadaan suci dia tahu tapi terus dia menjalankan salat ah ini dosa besar bahkan sebagian para ulama mengatakan ini kufur karena istighza Memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini perkara yang penting Begitu pula imam misalnya Imam kalau dia sholat ketika di tengah-tengah sholat ingat Ternyata tadi belum wudu. Nah ini batal Dia lupa kalau batal kemudian dia sholat saja Dia sudah wudu kemudian batal Kemudian dia lupa kalau batal Terus sholat saja di tengah-tengah sholat ingat. Bagaimana ini? Ini jadi imam ini. Hmm? Mundur atau tidak imamnya? Harus mundur. Kalau dia tetap menjalankan sholat apalagi mengimami orang. Ini dia terjatuh pada dosa besar. Orang yang tidak tahu dirinya itu dalam peran tidak suci. Tidak punya wudhu terus menjalankan sholat. Ini terjatuh pada dosa besar. Bahkan sebagian mengatakan ini kufur. Mengeluarkan dari Islam dan istihza terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Makmumnya bagaimana? Ya imamnya mundur kalau bisa imamnya mencari makmum satu untuk menggantikan dia. Sudah rakaat yang ketiga, mau salat zuhur misalnya. Ya tinggal disempurnakan saja. Yang batal itu salatnya siapa? Imamnya. Makmumnya batal atau tidak? Kalau imamnya batal, sholatnya makmumnya ikut batal atau tidak? Tidak batal. Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau, makmum, kalau imamnya batal, makmumnya ikut batal. Tidak ada dalil. Sehingga kalau imamnya batal, kemudian dia mundur. Ada yang menggantikan jadi imam meneruskan sholat. Atau kalau tidak imamnya mundur, yang lainnya sholat sendiri-sendiri menyempurnakan sholatnya. Yang batal cuma imamnya saja. Kalau selesai sholat baru imamnya ingat Tadi saya dalam badan tidak wudhu Sudah selesai sholat Makmumnya perlu mengulangi sholat atau tidak? Makmumnya tidak perlu mengulangi sholat Karena yang batal imamnya Yang batal imamnya makmumnya tidak tahu kalau imamnya batal Maka makmumnya tidak perlu mengulangi sholat Yang mengulangi sholat adalah imamnya Nah sholat sendirian Maka ini perkara yang harus dipahami berkaitan dengan masalah apa wudu ya, dan harus dijalankan dengan benar harus dipahami syarat-syaratnya sehingga betul-betul dia -betul berwudu dan sah wudunya sehingga akan menjadi sebab sahnya salat karena ini syarat sahnya salat berwudu itu adalah syarat sahnya salat bagi yang terkena hadas terkena hadas kecil nah Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Akan mendapatkan keutamaan wudhu, ya. yaitu dihapusnya dosa-dosa yang menetes dari wajahnya, dosa-dosa yang menetes dari tangannya, dosa-dosa yang menetes dari apa? Dari kepalanya, ya. yang apa air? Ini dosa-dosa yang dilakukan oleh kepalanya, dilakukan oleh wajahnya, oleh tangannya dengan tetesan air wudhu terhapus. Dosa-dosa kecilnya. Begitu pula, begitu pula solat. As-salawatul kams wal Juma'ah ila Juma'ah, wa Ramadhan ila Ramadhan, mukaffirat lima benahulna, atau macam yang Rasulullah SAW antara solat lima waktu, antara jumat dengan jumat antara Ramadhan dengan Ramadhan, itu akan menghapus dosa-dosa di antaranya. Yani solat subuh. Setelah itu salat zuhur maka antara salat subuh dengan salat zuhur ini dihapus dosa-dosanya bagi yang melakukannya kemudian salat zuhur salat asar antara salat zuhur dengan salat asar dihapus dosa-dosanya salat jumat dengan salat jumat berikutnya maka antara salat jumat dengan salat jumat dihapus dosa-dosanya namun dosa-dosa kecil nah mukhfirat lima bainahuna maztun bil kaba'ir nabi menyebutkan akan menghapus dosa-dosa diantaranya kalau dia meninggalkan apa dosa besar, atau kalau kalau dia tidak melakukan dosa besar, artinya kalau dia berbuat dosa besar, dosa besarnya tidak akan terhapus, karena dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala tidak terhapus dengan amal soleh. Yang terhapus dengan amal soleh adalah dosa-dosa kecil. Begitu pula Ramadan dengan Ramadan berikutnya akan menghapus dosa-dosa. Namun keutamaan-keutamaan ini akan didapat ketika orang tadi menjalankan dengan benar. Ketika salatnya benar. Ketika salat lima waktunya benar, salat Jumatnya benar, ketika puasanya benar. Nah, kalau salatnya tidak sah, bagaimana dia akan mendapatkan keutamaan dari salat yang akan menghapus dosa-dosa di antara salat tadi? sehingga seseorang harus betul-betul memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Allah untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya berangan-angan pengin dapat keutamaan, salat, pengin dapat pahala yang besar dari pahala wudu, tapi dia tidak memahami bagaimana syarat sahnya wudu, bagaimana syarat sahnya salat. Maka ini perkara yang harus kita pahami dengan benar. Berkaitan dengan masalah ibadah yang besar ini Ibadah yang paling besar setelah dua kalimat syahadat Yaitu sholat Yaitu diantaranya adalah harus Apa namanya Harus berbudu Dan budunya harus sah Bagaimana supaya sah Harus apa terpengaruhi syarat-syaratnya Syarat yang pertama Islam Berakal dan tamjid Tiga syarat yang pertama sudah kita lewati Syarat berikutnya adalah niat ya, Niat itu tempatnya di Di hati Niat itu tempatnya di hati sehingga tidak perlu dilafankan. Tidak ada yang dilafankan dalam berwudhu kecuali apa? Kecuali Bismillah ketika mau berwudhu dan ini nanti masuk dalam wajib-wajibnya wudhu dan hanya satu yaitu Bismillah mengucapkan Bismillah dan setelah selesai wudhu itu apa? Disunahkan untuk berdoa itu yang dilafankan. Disunatkan untuk berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa dalam riwayat yang lainnya ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawabin wa minal mutatahhirin. Ini yang dilafadzkan. Adapun niat tidak dilafadzkan. Dilafadzkan adalah bismillah dan doa setelah selesai wudu yang hukumnya adalah sunnah dan semestinya tidak ditinggalkan meskipun sunnah karena keutamanya sangat besar. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, ahadin ya tawaddho' fa yasbihul wudu tilala salah seorang di antara kalian yang berwudu kemudian memperbagus wudunya sampai selesai kemudian ia kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah asmaniyah yadkhuluha aw yadkhulu min ayha syaa' aw kama qala sallallahu alaihi orang yang membaca doa tadi setelah selesai wudu kecuali akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang delapan dan akan dipersilahkan masuk lewat pintu mana yang dia suka Maksudnya apa? Maksudnya nanti di akhirat akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam pintu surga yang gelapan lewat pintu mana yang dia suka. Atau maksudnya di antara keterangan para ulama adalah akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Atau di antara mananya adalah akan dimudahkan jalannya menuju ke, ke surga. Karena dia telah menjalankan agama Allah, telah menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beramal dan bertambah amalan akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang yang lainnya Orang yang berbuat kebaikan Beramal salih Akan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beramal salih dengan amalan yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang bersungguh-sungguh Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan Allah mudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan Ibadah yang lainnya setelah dia melakukan Amalan ibadah tersebut Maka ini juga diantara Maknanya, karena dia menjalankan Sunnah Nabi SAW Akan dipersilakan untuk masuk ke dalam salah Pintu surga yang 8 Menurut melalui pintu mana Yang dia suka, artinya Dimudahkan untuk mengamalkan Amalan-amalan ibadah yang Yang lainnya Maka ini yang dilaporkan itu Adapun yang lainnya tidak ada, niat tidak dilafadkan Dan tidak ada doa-doa Di antara wudu. Tidak ada doa-doa di antara wudu. Sebagian tersebar pada masyarakat Ketika sedang Mencuci wajahnya, mengatakan Allahumma bayit wajhi Ya Allah Jadikanlah wajahku bersinar Jadikanlah wajahku menjadi putih Putihkanlah wajahku Ketika mencuci apa? Wajahnya, itu tidak ada yang ada ketika kita mencuci wajah Kita mengharapkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah Hilang Itu yang ada Muncul dalam hati keinginan agar dosa-dosa yang dilakukan dalam wajah Hilang Adapun kalau sampai diucapkan Allahumma bayit wajhi Misalnya Atau yang semisal itu Maka ini tidak ada dasarnya Nah Sebagian ada yang mengatakan demikian Allahumma bayit wajhi Yawma taswaddu wujuh Nah Ya mataswaddu alwujuh apa yang sebenarnya itu? Ya Allah, putihkanlah wajahku. Jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bersinar wajahku pada saat nanti. Ada orang-orang kafir yang wajahnya itu apa namanya? menunjukkan ketakutan. Atau ketika mencuci apa? Ketika mencuci tangan misalnya, mengatakan Allahumma a'tini kitabii bi yamiini Wa la tu'tini kitabi bi shimali misalnya. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti pada pembagian catatan amalan, berikanlah kitabku nanti pada tangan kananku. Jangan kau berikan pada tangan kiriku. Ketika mencuci tangan. Ini tidak ada yang seperti itu. Tidak ada doa yang yang seperti itu. Yang ada hanyalah yang dilafazkan bismillah dan juga doa yang disunahkan dibaca setelah selesai berwudu. Ini niat. Niat tidak boleh di tidak boleh dilafadkan karena tidak disontohkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada kebutuhan ya. tidak ada kebutuhan untuk dilafadkan karena Allah sudah mendengar apa yang ada di dalam hati kita apa yang dimiaskan oleh hati kita Allah sudah mengetahuinya sehingga tidak ada alasan untuk melafadkan niat dengan mengatakan waitul wudu'a liraf'il hadatsil ashori dan seterusnya. Tadi <tuh> berikutnya istisha buruhukmiha. Berterus menerus hukum niat tadi terus bersama orang yang wudhu tadi. Artinya di Allah yang liyafataha. Artinya orang tadi tidak punya niat untuk memutus wuduhnya. Nah, orang tadi tidak punya niat untuk memutus wuduhnya. Nah, jadi dia punya niat dari awal sudah punya niat. Kalau belum punya niat, misalnya dia bangun tidur, kemudian setelah itu dia kepengin berkumur, bangun tidur, kemudian buka keran, kemudian dia mencuci tangan, kemudian dia berkumur, kemudian dia baru, wah, mau sekalian wudhu lah ya. baru muncul okay. mau sekalian wudhu setelah berkumur atau setelah mencuci wajah setelah mencuci wajah, baru niat sekalian wudhu lah, ini tidak boleh karena dia tidak punya niat dari awal, tidak ada niat wudhu dari awal, harus dia mengulangi lagi dari awal kalau memang mau berbudu Meskipun tadi sudah menjalankan gerakan-gerakan budu Dari mencuci tangan Dari berkumur Mencuci wajah Tapi tidak tidak ada keinginan berbudu dari awal Maka tidak sah budunya Harus ada niat dari awal Kemudian setelah niat dari awal Dia harus terus berniat sampai selesai budu Kalau dia punya niat untuk memutuskan budunya Di tengah-tengah budunya Karena ingin mengambil sesuatu Atau ingin melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan wudhu Dia memutus niat wudhunya ah, Nanti dululah saya mau ambil itu dulu Atau saya mau melakukan apa dulu nah, Mau mematikan kompor dulu Saya putus wudhunya Saya mau mematikan kompor dulu Takut nanti Ada sesuatu Maka dia tidak bisa melanjutkan Dari tengah-tengah wudhu tadi Karena sudah putus niatnya Dia harus memulai lagi Dari awal sampai selesai wudhu tidak putus niatnya. Yang berikutnya adalah ingqita'u mujibin. Terputusnya mujibil wudu. Yang mewajibkan wudu yaitu hadas. Wa bi an yantadhira inda qada'i hajati hadza ma yakhruju min as Yaitu dia tidak berwudu sampai yang keluar dari dua jalan itu sudah selesai. Tidak boleh sambil kencing sambil wudu Atau sambil buang air besar Sambil wudu. Ini tidak sah Harus selesai dulu Yang mewajibkan wudu tadi dari hadas ya, Dari hadas kecil tadi Yaitu apa? Eee, apa namanya? Yaitu eee, Buang air kecil atau buang air Besar dan Jangan dia mulai wudhu sebelum selesai buang hajatnya. Ini yang syarat yang kelima. Syarat yang keenam is al istinja' awal istijmar. Kawlah wudhu beristinja' atau beristijmar, membersihkan najis dari kemaluan, membersihkan kemaluan dari najis yang mengenainya tentu saja ini adalah kalau dibutuhkan tidak setiap mau wudhu harus dibersihkan dulu kemaluannya tidak harus itu kalau dia buang air kecil kalau hadasnya berupa buang air kecil atau hadasnya berupa buang air besar nah. kalau hadasnya berupa buang angin itu nggak perlu di nggak perlu dibersihkan nggak perlu dicuci tempat keluarnya angin tadi nggak perlu di nggak perlu dicuci yang dicuci itu kalau yang keluar adalah Air kencing atau Air besar 6 Wa hada ila kana Al-kharij minas fadilain Bawlan au gha'idhan Amma furujul rih Fainahu la istinja wa la istijmar fi Wal Istijmar Ia'ni Yugni anil istinja Ila lam yatejawaz Al-kharij maudhi al-adah dan istijmar itu mencukupi dari istinja Ini orang itu boleh Beristijmar meskipun ada air Meskipun ada air Tapi dia membersihkan najisnya dengan batu misalnya, Tidak apa-apa Padahal ada air Tapi dia membersihkan dengan uh, Dengan batu nah. Atau dengan semisalnya Seperti dengan tisu misalnya Sisu yang kasar terutama ya Kalau yang halus Yang licin itu biasanya bukan mengambil Bukan menghilangkan najis, meratakan najis ke badan yang lainnya Tapi yang bisa Menghilangkan najis Nah, atau yang semisanya Atau kertas, yang kasar Yang akan menghilangkan najis Meskipun ada air Tapi dia tidak menggunakan air untuk menghilangkan najisnya Dan dia menggunakan apa? Menggunakan e, Batu atau yang semisanya Maka tidak mengapa, boleh Kecuali kalau yang keluar dari dua jalan itu tidak sebagaimana biasanya. Ini keluar, Kau buang air besarnya keluarnya itu kemana-mana me mengenai badan yang lainnya, mengenai uh, bukan hanya dari bukan sebagaimana biasanya, itulah keluar dari lebih dari keluar dari tempatnya. Nah, maka di situ tidak cukup dengan batu tapi harus dengan air. Yang paling bagus ya dua-duanya. Tapi paling tidak, kalau antara istishmar dengan istinja yang bagus adalah dengan air. Yang paling yang bagus dengan air karena lebih menghilangkan, lebih menghilangkan bukan hanya menghilangkan zatnya, tapi juga menghilangkan apa baunya. Kalau dengan batu itu yang hilang paling kotorannya, tapi apanya baunya masih biasanya. Nah, maka air itu lebih eh, lebih bagus. Nah. <tuh> Nah kalau dia itu berwudhu Sebelum dia melakukan istinja Belum dibersihkan najisnya dari Dari jalan keluarnya Belum dibersihkan najisnya yang keluar dari dua jalan Kemudian dia berwudhu saja Kemudian dia sholat Maka tidak sah wudhunya Tidak sah sholatnya Harus dia membersihkan dulu eh, Najis yang mengenai ke tempat keluarnya Najis tadi Nah, Baik, Berikutnya Syarat yang berikutnya adalah Suhuryatumain Sucinya air Waibahatuhu Dan mubahnya air Ini syarat yang ke delapan Ada dua Airnya suci dan airnya Air mubah Bukan air yang Mencuri. Nah. Maka walaupun iktibar at wal-ibahah syarat muwahida. Ini dua syarat tapi jadi satu. Dua perkara tapi jadi satu. Yaitu pertama air suci, yang kedua airnya juga harus mubah. Bukan air yang mencuri. Bukan orang air yang mengambil dari milik orang. Nah. Tapi air yang halal. Gitu. Di samping suci juga halal. Tapi. Perkara yang kedua, yaitu apa? Airnya halal, bukan air mencuri. Hadal akhir, mahallu khilaf. Fishtiratihi. Wafishtiratihi nawar. Ini perkara yang dikhilafkan. Apakah syaratnya harus airnya itu air yang halal, bukan air mencuri. Ini perkara yang khilaf. Dan menjadikan ini sebagai syarat, sahnya butuh. Ini perlu diperhatikan lagi, perlu dipertimbangkan lagi wal azhar dan yang lebih benar yang lebih nampak menurut keterangan syarih adalah annama tawaddoa bima'in maktub fal wudu sahih bahwasanya orang yang berwudu dengan air meskipun airnya itu mencuri itu wudunya tetap sah itu yang yang benar namun ini ada pendapat bagaimana Bu Ali rahimahullah Syekh Muhammad bin mensyaratkan airnya itu tidak boleh apa air yang mencuri tapi yang benar adalah apa sah Bukan berarti boleh mencurinya. Mencurinya dosa tetap. Dia berdosa. Tapi tidak menjadi sebab batal. Tidak sahnya apa? Tidak sahnya wudu. Saya faham ya. <tuh> Jadi yang benar airnya adalah harus suci saja. Tidak harus ditambah dengan keterangan. Airnya harus air yang halal. Tidak mencuri. Wa ya. mitlahu man shalla fi ardin maqtubah. Maqtubah. Maksubah. Begitu pula orang yang solat di tempat di tanah yang itu tanahnya tanah mencuri, misalnya itu sahabat tidak solatnya yang benar solatnya sah, tapi dia dosa mencuri tanah tadi mengambil haknya orang, ya, mengukur ditambahi milik dia dikurangi milik orang sehingga masuk ke dalam tanahnya dia. Nah solat di tanah itu itu tetap sah tapi dia dosa dan ini dosa besar mengambil. Tanah orang ini dosa, dosa besar, besar. Kemudian begitu pula ini seperti orang yang sholat di saubih harir, seperti orang yang sholat pakai baju dari sutra bagi laki-laki. Nah, maka, apa? sholatnya sah, tapi memakai baju sutra bagi laki-laki itu haram. Sebagaimana juga mencuri itu haram, tapi sholatnya Salatnya sah. <tuh> Ini dia, dia dia itu berdosa tapi tidak menyebabkan apa, tidak menyebabkan salatnya tidak sah. Atau dia berdosa <tuh> karena berwudu dengan air yang dia mencuri. Ya. Mencuri aqua misalnya yang besar buat wudu. Ini dosa mencurinya. Tapi wudunya sah. Wudunya tetap, tetap sah. <tuh> Sebagaimana orang mau ke masjid Punya niat nanti pulang dari masjid Mau ngambil sandal nah, Salatnya sah atau tidak Salatnya sah Tapi ngambil sandalnya itu dosa Nah maka yang penting juga Untuk kita pahami apa itu air yang suci Air suci itu apa Yang dimaksud dengan air yang suci ya, Di samping suci zatnya Dan bisa digunakan untuk bersuci itu air yang dikatakan dengan air atauhir atau air yang dikatakan dengan tohur. Nah, air yang dikatakan dengan istilah air yang tohur, air itu ada dua, ada air yang tohur, ada air yang najis. Air yang tohur itu air yang suci, zatnya dan bisa untuk bersuci. Karena di sana ada air yang suci, tapi tidak bisa untuk bersuci yang sebetulnya itu bukan air tapi kalau mau dikatakan air tidak apa-apa seperti eh, air kopi misalnya, air teh itu air atau bukan? ya bolehlah mau dikatakan air boleh tapi itu buka, air yang suci tapi tidak bisa atau bersuci atau kita tidak katakan air itu adalah apa? minuman sudah berubah jadi dari air sudah berubah kepada yang lainnya, sudah bukan air mutlak Karena itu para ulama ada yang membagi air dengan ya, seperti itu. Ada air itu ada tiga. Ada yang mengatakan air itu suci, mensucikan, suci tidak, mensucikan dan air yang najis. Ada juga yang membagi dua, Yaitu air yang tahur dan air yang najis. Yang dimaksud dengan air yang tahur adalah air yang suci dan bisa untuk bersuci dan mensucikan. Sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang membagi menjadi tiga. Dengan yang bagi menjadi dua cuma beda istilah, tapi maksudnya sama yaitu harus dengan air yang suci dan mensucikan dan bukan air yang najis. Atapun air yang najis itu air apa? Air yang najis itu adalah air yang terkena najis. Kalau air itu tidak terkena najis adalah air apa? Suci. Jadi kami air yang terkena najis sampai berubah. Bukan hanya terkena najis saja ya. Sampai berubah baunya Sampai berubah warnanya ya, Baunya atau warnanya Atau rasanya nah. Salah satu dari tiga ini sudah berubah Jadilah air itu air yang Najis Kalau terkena najis Bisa dipahami Kalau misalnya kita mendapatkan Ada air ya, Di kolam air kolam kita dapatkan airnya sudah warnanya bukan lagi warna air yang bening tapi sudah warnanya hijau karena ada lumut banyak lumutnya di situ itu air suci atau air najis sudah berubah ini warnanya yang tadinya keluar dari keran itu bening tapi sudah tiga bulan berubah warnanya jadi Kehijauan, karena ada lumutnya ada daunnya berubah warnanya itu air suci atau air najis kita katakan tadi air najis itu kalau terkena najis dan berubah warnanya atau baunya atau rasanya jadi kalau berubah ya, kalau berubah warnanya bukan karena najis maka itu air air suci kalau berubah warnanya menjadi cokelat misalnya, karena sebab tanahnya, karena sebab tanah sehingga airnya jadi coklat. Karena sebab lumpur yang ada di kolam tadi, kemudian eh, apa namanya masuk air ke dalamnya dan berubah menjadi kecoklatan. Meskipun warnanya coklat, tapi bukan najis, ya. Maka apa namanya tidak menjadi merubah air tadi menjadi air yang Najis sehingga asalnya air itu adalah suci, asalnya air itu adalah suci, ya sampai ada yang sampai ada yang merubah ya, warnanya dengan najis atau merubah warna baunya dan rasanya dengan najis, bisa difahami. Nah. Kemudian juga air yang bekas dipakai, misalnya kita berwudhu kemudian di bawah Tempat kudu ada ember Air sisa dari Air sisa dari bekas kudu Seseorang yang jatuh ke ember Itu air suci atau air najis? Itu air Air suci Karena tidak terkena najis Tapi itu kotor Sehingga tidak dianjurkan Tidak dianjurkan berbutuh dengan air yang Berbahaya bagi badan Kalau air itu berbahaya Bagi badan Maka apa Itu jangan digunakan Karena agama kita melarang Kita untuk menyakiti badan kita Yang akan membuat badan menjadi Sakit dengan sebab Air itu maka jangan dipakai Meskipun air itu air yang Yang najis nah, Air yang suci Sehingga ini menunjukkan Air yang mustahmal air yang bekas Dipakai itu tetap suci kalau ada yang lainnya pakai yang lainnya Kalau tidak ada ya sudah dipakai Bismillah. Nah, tapi tidak dianjurkan eh, Ini berkaitan dengan Syarat yang Kedelapan Airnya harus air yang Yang suci Kalau berhudu dengan air yang Yang najis Maka hudunya tidak Tidak sah nah. Berikutnya yang ke-8 adalah izalatu mayyamu ilal basharah. Menghilangkan apa yang mencegah sampainya air ke kulit. Jadi harus dihilangkan dulu apa yang menempel pada kulit yang akan membuat air itu tidak terkena tidak sampai kepada kulit. Falabudza fil wudhu min wusulil ma' ila al a'dha ila a'dha'il Orang kalau wudu itu airnya harus mengenai anggota wudu. Harus sampai mengenai anggota, anggota wudhu, yaitu tangan, wajah, tangan, apa, kaki, kepala, wajah, kepala, tangan dan kaki, ada empat anggota wudhu itu, wajah, kepala, tangan dan kaki. Ini semuanya harus terkena air dan tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu tadi. Wajibu izalatum ayam nauhusulah wilayahha dan harus dihilangkan apa yang akan mencegah sampainya air ke anggota butuh tadi kathlin seperti lumpur misalnya lumpur kalau mengenai tangan kalau sudah mengering dia mencangkul sawah misalnya terkena lumpur kemudian dia berbutuh dan dia belum hilangkan lumpur tadi setelah mengering dia hilangkan lumpur tadi Maka tidak sah wudunya Harus dihilangkan lumpurnya dulu Yang kering tadi Sampai sudah tidak ada yang menghilangkan Menghalangi sampainya air ke Anggota wudu baru dia berwudu Nah ketin Walaajin ya, Seperti eh, Lumpur Atau Lem atau semisalnya Atau pasta gigi itu, Odol ya Itu juga kalau mengering dia akan menghalangi sampainya air atau cap. Mimayu ya. yuhti al basaroh dari hal-hal yang menutup, hal-hal yang menutup yang bisa dihilangkan, begitu. Yang menutup ke, ke kulit. Ammayu gayru laun ada pun yang merubah warna, yang merubah warna warna kulit. Dan tidak menutupnya Seperti apa Seperti kalau perempuan itu pakai pacar Pacar itu Yang biasa dipakai ya. Itu dia tidak akan menutupi kulit Tapi dia akan merubah kulit kulitnya jadi ada Warna lain Yang itu tidak menutup kulit dia Tapi masuk ke dalamnya Masuk ke dalam uh, Kulit tadi <tuh> Atau ke kuku misalnya kuku masuk apa tidak? Kuku masuk masuk anggota tangan dia. Sehingga kuku juga harus kuku itu tidak tertutup dengan yang menghalangi sampainya air. Nah, ini berwudu kalau mencuci tangan itu dari ujung jari tangan sampai ke siku. Bukan bukan hanya e, siku sampai ke pergelangan tangan, bukan sampai ke ujung jari. Itu yang namanya tangan yang harus dicuci ketika berwudu. Harus dipastikan dari airnya dari apa siku sampai ke ujung jari tangan. Maka kalau ada yang menutup kuku tadi misalnya sebagian wanita yang pakai bukan pakai pacar tapi namanya kitek atau semisal itu seperti cat yang menutup ke kuku meru bukan merubah warna kuku tapi menutup kuku. Nah, seperti ini apa? harus dihilangkan. Harus dihilangkan. <tuh> Nanti enggak sah wudunya. Kalau air tidak sampai ke anggota wudu nah yang terakhir adalah yang sebelumnya adalah duhul waqtin 'ala man hadatsu hadasuhu daimun wal makna anna man kana bihi sulul minhu ar-rih bi istimrar wa ini orang yang terkena penyakit air kencingnya menetes terus keluar terus atau buang angin terus, gak berhenti-berhenti atau kalau perempuan terkena istihawah, darah penyakit yang mengenai rahimnya sehingga ada darah yang keluar terus bukan darah haid bukan darah haid, tapi darah penyakit, maka yang seperti ini, ya Fa inna haula yatawadda'un 'inda duhul alwaqti li kulli salatin mafruudah. Dia adalah orang yang orang yang seperti itu kewajibannya adalah berwudu ketika masih ketika mau salat setelah masuk waktu salat. Setelah masuk waktu salat dan mau salat. Dia baru dia berwudu. Dan setelah wudu tentu akan keluar lagi, ya kan? Setelah wudu terus keluar lagi kencingnya atau keluar terus apa nya e, anginnya atau darahnya bagi wanita darah istihadul tadi nyakit tadi keluar terus maka e, tidak mengapa tidak tidak membatalkan wudu jadi keluar angin yang terus menerus itu tidak membatalkan wudu tapi dia harus wudu kapan harus wudu ketika mau sholat Ketika mau sholat, dia harus berwudu, Kemudian keluarnya angin tadi, ketika sedang sholat, itu tidak batal sholatnya. Karena dia, kewajibannya adalah berwudu ketika telah masuk waktu sholat dan mau sholat. Nah. Falaw ta'wadu ahaduhum disolati zuhri ba'da zuhuli waktiha wa sholaha summa dakhal alaihi waqt waktu asar فلا يصلي العصر بوضوء الظهر maka tidak boleh bagi orang yang seperti ini keadaannya untuk misalnya berwudu untuk salat zuhur kemudian setelah masuk asar dia tidak wudu lagi langsung salat asar mencukupkan dengan wudu yang tadi digunakan untuk salat zuhur tidak boleh bagi orang yang seperti ini adapun bagi orang yang tidak punya penyakit ya tidak apa-apa wudu dari salat subuh sampai salat isya satu saja tidak apa-apa kalau -apa. tidak batal tapi kalau orang yang punya penyakit seperti ini keluar angin terus, maka setiap kau solat dia harus punya harus wudu. Tidak boleh dia berwudu dengan wudu yang solat sebelumnya untuk solat sebelumnya. Nah, wajibul Ridhaka amruhu. Shallallahu alaihi wasallam Fatimah bini Abu Hubais. Yang demikian ini ditunjukkan dalam hadis. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Mubakori, yaitu Nabi saw memerintahkan kepada Fatimah binti Abi Hubais makanat mustahadhah yang dahulu terkena penyakit iya. keluar darah darahnya keluar terus Menyakit yang namanya istihadhah perintahnya nabi kepada wanita tadi kepada Fatimah binti Abi Hubaisy adalah apa agar dia berwudu setiap mau salat agar dia berwudu setiap mau mau salat <tuh> nah ini syarat sahnya wudu yang jumlahnya ada 10 setelah kita baca semuanya Kemudian masuk pada bab berikutnya apa pembahasan berikutnya? Kalul Mu'alif Rahuhi wa Amma Furudu Fasi'atun. Adapun fardunya wudu itu ada enam. Fardunya wudu itu ada enam. Hossul Wajhi. Ah sudah tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah hadir. Tanggung. Fardunya butuh. Kita baca pada pertemuan yang. Akan datang. InsyaAllah. Wallahu ta'ala. Ta A'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Naktafi bihadal qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wa ala alihi wa sahbihi asyidu'ayhi.